Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya yang saya hormati Ada seorang pedagang Buya caranya berlangganan dan dianterin Biasanya kalau bulan Ramadan Banyak langgan yang minta dari pagi atau minta sedikit dulu Lalu sorenya dipenuhin Dan ini tahu bahwasannya ini sebagian akan dimakan Atau diminum orang-orang yang tidak mau puasa ini sudah jelas syari kun fil ismi langganan apa? makanan makanan atau minuman. Ini sudah jelas masuk pada syari kun fil ismi atau alqurannya Ta'awun ala ismi. Akan tetapi di sisi lain ini sudah langganan yang berkepanjangan, sudah bertahun-tahun. Apabila tidak dipenuhi setelah Ramadan itu tidak mau menjadi langgan lagi. Dan ini terancam bangkrut Boya yang akan ini saya tanyakan Apakah tetap harus dihindari Walaupun harus bangkrut Atau masih boleh Kita layani tanpa Tengok kanan kiri terserah siapa Yang meminumnya atau Yang memakannya atau bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Banyak orang Merasa lebih pintar dari Allah Beberapa waktu yang lalu Ada sebuah bisnis belum apa-apa sudah memastikan dapat berapa persen tahu sudah sering saya kasih tahu itu bahaya itu mendahului Allah seolah-olah dijamin tidak bangkrut usahanya anda kan beberapa waktu yang lalu ada bisnis kalau anda menitipkan uang ini pasti untung uh, mendahului Allah ini kalau sudah mendahului Allah itu nyungsep masih ada itu bisnis nah, ada yang ikut makanya dengar kalau dikasih tahu ada yang nangis-nangis, oh ya ada yang lah. ngaji ngantuk, sudah dikasih tahu jangan <tuk> nah nyongsep tuh kalau ngaji denger masih ikut, haram, cara semacam ditipkan ini langsung berapa persen dari kalau bagi untung dari dari usaha yang jelas biasanya menjadi masalah adalah tamak tamak itu menyerubuskan tamak itu menjadi dalukan Allah, tamak, oh untungnya gede 50 juta dapat berapa? 5% nanti. Wah, setiap bulan dipastikan. Jadi seolah-olah yang menampung dana tadi pasti aku berhasil. Aku kayak Tuhan kok. Nah ini kan kurang ajar, nyungsep. Ayo lihat. Jangan mendahului Allah. Sama. Belum apa-apa sudah mengatakan bangkrut. Kayak lebih tahu dari Tuhan Allah ini. Bermasalah ini kalau dagang jangan ngomong bakal bangkrut. Kusnutun bakal beruntung. Belum apa-apa sudah. Memangnya pelanggan hanya dia tok? Allah bisa kirim seribu pelanggan lagi kalau kita yakin kepada Allah. Jangan sampai kita meruduh Allah. Nanti kalau ini bangkrut, ini bangkrut. Dan keyakinan perlu dibangun, ya perlu dibangun. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang serius. Dan kemudian lihat keuntungan dunia itu dibanding keuntungan di akhirat sangat sedikit. Kita harus punya keberanian. Jadi ada orang macam-macam loh ya tingkat keberanian itu ada. Kalau ada orang menghindar dari usaha yang di situ ada haram, itu sebenarnya martabatnya kalau anda menghindar dari haram itu martabat rendah masih. Contoh, itu tadi pelanggan yang biasa gak buka, gak puasa. Pasti beli makanan kepada anda, pasti dia gak puasa. Anda telah menolong dengan dosa, itu benar. Kalau anda menahan itu, gak mau, gak mau terteges. Berarti ada tamak di dalam diri anda. Mohon maaf, ini ini harus satu. Kenapa ada tamak? Takut duitnya hilang. Kemudian lebih dari itu, seolah-olah kita lebih hebat dari Allah. Dipikir rezeki kita pasti dari dia saja. Satu. ini Yang kedua, ini martabatnya. Kalau seandainya anda sudah menahan dari yang haram itu, sudah martabat selamat. Kalau martabat paling tinggi apa? Sedekah memberi. Ini kan hanya menahan untuk ku saja kan? Untuk aku, untuk kepentinganku, keuntunganku. Kalau orang model begini dikhawatirkan untuk berbuat baik susah. Kalau berbuat baik pun adalah dengan cara yang tidak benar. Maka selagi itu haram anda harus berani. Lu nanti bangkrut. Eh ini sedang ngomong bangkrut bangkrut. Jangan ngomong bangkrut. Siapa bilang bangkrut? Memang allah, uh, memang uh, kekayaan harus melalui dia. Lagi pelanggan satu dua semuanya bu ya. Dia begitu Allah akan ganti lebih bagus lagi dengan ketulusan. Jadi anda jangan ragu kalau menganda. Anda tahu dia bakal tidak puasa. Yakinlah dengan Allah subhanahu wa ta'ala lah kok ternyata, aduh bener bu ya, gara-gara saya berhenti ini bangkrut nah, anda hanya urusan bangkrut di dunia, tapi di akhirat tidak bangkrut anda hanya bangkrut di dunia di akhirat tidak tidak bangkrut, sementara di dunia sesaat tapi kita ilah, rizkimu sudah dijatah, kami sampaikan bahasanya rizki itu sudah dijatah, kemarin saya sampaikan kalau jatahmu sebulan 5 juta, tetap 5 juta cuman bedanya lima juta itu anda mengambilnya dengan jalan kanan atau jalan kiri kalau anda mengambil jalan kanan dengan cara yang halal kalau dengan cara kiri namanya haram jadi jatahmu 10 juta ya 10 juta biarpun jungkir balik tetap 10 juta memang memangnya misalnya jatah anda adalah sebulan lima juta anda menambah lembur salang lembur sini Ngompreng sana, ngompreng sini, ternyata dapat 10 juta. Oh jatahnya 5 juta kok dapat 10 juta? Enggak mungkin, tetap 5 juta. Kok bisa, tapi saya dapat 10 juta. Diare anakmu besok. Kemudian gigi sakit cabut. atau aja nginep di rumah sakit. Atau istrinya jadi senang belanja. Sama sudah, sudah jatah. Mau macam, enggak bisa. Istrinya belanja, biasanya itu kalau bulan hari lebaran tuh beli tas yang... 30 ribu itu mau cuman ngerti suaminya gajinya tinggi, eh jadi 100 ribu, ya. 30 ke 100nya tiga kali lipat loh padahal, padahal kalau 5 juta menjadi 10 baru dua kali lipat, mestinya anda 15 juta kan gitu, jadi gak, gak akan gak akan gak akan lebih kalau sudah jatah itu, maka ambillah rizkimu dengan yang halal, kalau anda mengambil yang haram tetap jatahmu seperti itu, tapi bedanya itu haram, yang terpenting adalah keyakinan bahasanya di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha kaya. Allah bisa mengayahkan Anda dengan bermacam-macam cara. Ada orang kaya dari pitting-pitting itu apa? Elite. Bos penjual tusuk gigi gitu. <laughs> akan gitu. Kelihatannya kecil-kecil jangan remein kalau sudah Allah menghendaki dia kaya jangan remein. Sorry, bahasa saya jual lidi. Ya lidi segenggam iya enggak ada yang beli. Tapi 60 kontainer misalnya. Kalau Allah menghendaki kaya itu enggak perlu judulnya. Ada penjual bas, enggak ada yang beli setahun. Bangkrut penjual mouse. Oh. Dia berbisnis apa? Dia jual beli berlian. Wah, hebat. Enggak ada yang beli. Ya enggak ada guna kerana rizki tidak harus dengan berlian. Ha? Jadi pejabat gajinya berapa? 50, 30 juta. Kebanyakan nanti Anggap 20 juta saja. Masya Allah. Gajinya 30, 30 juta. Tapi lihat. Anaknya nomor satu bermasalah. Masuk ini. Yang nomor dua masalah. <tuh> Bangkrut. Kurang. Kurang. Ya, tidak noto. Sebab semuanya sudah diatur oleh Allah SWT. Baik ini jadi, urusan itu anda harus dengan penuh keyakinan mari kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang menjadikan kita tomak sederhana, saya pangkat sekalian yang menjadikan kita tomak itu adalah gaya hidup pengen dianggap sebagai orang yang wah, biasakan hidup dengan kesederhanaan, Sudahlah. jangan gengsi dengan baju beli tegal kubuk ini kain tegal kubuk jangan gaya-gayaan Kopiah yang saya pakai satu real, satu real itu berapa duit sini? 2.000, 3.000 lah tapi tidak kelihatan, tidak ngomong, aku harga 3.000, tidak ngomong ini imamah ini 5 real, kalau beli banyak jadinya 3 real berarti 7.500, 10.000 deh Ya kan? mereknya baju kita sama nanti kain kafan, tidak usah bangga-banggaan merek mau sombong-sombongan, sederhana sebagus apapun makanan yang anda makan, besok pagi sudah tidak ada yang mau mau sombong kita Hah. itu menjadikan orang itu gaya hidup itu, action apalagi orang kota, dari kampung pergi ke kota, tidak berani pulang ke rumah, kenapa? kalau saya hidup di kota kan harus kelihatankah? gaya, memaksain dengan cara yang haram, sehingga pulang bagi-bagi duit biar dibilang berhasil, utangnya banyak ini gaya hidup Saudara ngapain ini rutiga kesombongan itu biasakan dengan kesederhanaan apa yang Allah berikan kita syukuri makan nasi apa adanya dengan sayur apa adanya lauk apa adanya pinter-pinterlah kalau ke pasar itu cuman jangan merugikan orang juga jago nawar bikin pedagang bangkrut nanti tapi kita bisa memilih misalnya kalau beli sayur itu agak mundur waktunya agak siang kalau agak siang sudah mulai yang jualan itu tapi jangan semuanya gitu nanti bangkrut ya Maksudnya bagi yang tidak punya duit itu, kalau punya duit itu tidak usah nawar, itu untuk bantu saudara Artinya kita itu membiasakan dengan hidup yang sederhana, yang repot itu gaya hidup sehingga kita susah Harus beli motor, harus beli ini rumah, harus beli macam-macam Pakai rumahan kontrakan saja gengsi rumah kontrakan semua kita ngontrak di dunia ini, tidak ada yang abadi Kadang baru buat rumah sudah tidak boleh tinggal di situ, karena sudah mati duluan harus dibawa ke kubur sana Rumahnya gede megah, buat rumah 2 miliar, baru selesai diresmikan mati. ya Ada orang kayak begitu. Memang ini bukan bagian kita. Maka ayo dengan yang halal, kiasakan dengan kesederhanaan. Tapi jika Allah memberikan kepada anda rizki, maka syukuri dengan bersedekah dan anda nikmati untuk ibadah dan sebagainya. Bukan dilarang kita senang-senang kok. Karena Nabi Allah juga mengajari kita doa di dunia hasanah tapi yang tidak boleh adalah merubah cara hidup anda memaksakan dengan cara hidupnya orang kaya lah kalau sudah orang dengan gaya hidup semacam itu cari halal, susah sehingga harus dapat duit banyak dan sebagainya kemarin ada seorang yang kami bicara tentang tukang becak ya kemarin ternyata ada seorang tukang becak yang ternyata anaknya pada mondok, nyantri bahkan ada yang kuliah dengan baik-baik dah -baik. tukang becak itu kan gelar di dunia di sorga sudah enggak ada, ini tukang becak enggak ada adanya ahli sorga Biar pun dia tukang beca, biar pun dia tukang ojek. Jadi tukang ojek di neraka juga ada, tapi di surga juga ada. Presiden di neraka juga banyak. Di surga juga ada yang benar. Jadi gelar di dunia itu enggak terlalu penting. Makanya ayo kita biasakan dengan sederhana. Tolong beri contoh dengan kesederhanaan. Kalau Allah memberikan kepada Anda sesuatu yang lebih, syukuri, tapi tidak boleh merubah gaya hidup. Saya enggak menjadi gengsi, malu, malu saya, malu sombong Pakai baju yang Sederhana, malu, kengsi. Tidak boleh ya? Nabi SAW itu sering diberi hadiah baju-baju istimewa. Sampai ada baju namanya afiriah, itu baju yang bersulam emas. Padahal kalau dipakai oleh seorang perempuan, boleh saja. Tapi tidak pernah ditempelkan di badannya Sayyidat Fatimah Tizahra. Sayyidat Fatimah Tizahra dikasih baju yang sederhana, bagus, yang kasar. Karena Nabi tidak pernah mendidik dengan kesombongan, dengan kemewahan. Tapi kalau Anda pengen menikmati kendaraan yang bagus, misalnya rumah yang bagus, selagi itu Anda mahirnya dalam haram, kemudian Anda juga peduli kepada sesama, boleh. Rumahnya bagus, rumah saja 5 miliar. Tapi bantuannya ke pondok 50 miliar, kan dahsyat itu. Hebat, gak apa-apa. Orang setiap, ha setiap bulan umroh, tapi sedekahnya juga ba banyak. Sebab ada orang dirinya, rumahnya bagus, umrohnya bagus, hebat. Sedekahnya pelit. Ya ini surganya mana ini? Ada orang rajin bangun rumah bagus, bicara tak berusaha tidak sat. Ibadahnya bangun malam puasa ramadhan puasa hebat, bangun malam hebat, puasa hebat, rumahnya bagus, mobil mewah, umrah, haji, tidak pernah membantu fakir miskin. Ya. Ibu ibadah khasirah, orang cerdas adalah orang yang ibadah bermanfaat. Contohnya apa? Untuk umat. Mungkin anda seorang yang sudah senang ibadah, boleh dari haji, umrah dan seterusnya. Tapi jangan lupa ibadah yang paling hebat adalah saat anda beribadah yang lebih manfaat untuk orang lain. Al-hulkul dumiyalul Allah semua makhluk ini adalah hamba-hamba Allah. Wa habu milallah anfa'u hum lihiyalik yang paling dicintai oleh Allah bukan yang banyak sujudnya tadi, tapi yang paling bermanfaat untuk saudaranya. Jadi apa? jadi amal itu ada muta'adiyah dan qasirah amal qasirah itu amal yang pahalanya hanya untukmu saja itu contohnya apa? Salat malam, umroh, haji hanya untukmu tapi ada amal yang pahalanya meluas kemana-mana seperti bangun program pesantren, didik anak membantu orang-orang yang membutuhkan untuk dicetak menjadi ulama bangun masjid terus dipakai untuk sholat amal jariyah terus mengalir buat pondok untuk menuntut ilmu itu amal yang muta'adiyah yang pahalanya terus mengalir dan mengalir dan mengalir.